Ya ayuhal ladzina amanu attaquullah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhal ladzina amanu attaquullah wa quulu qawlan sadida لكم lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yut'i allaha wa rasoolahu Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khayral hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral muhdathatuha wa kullu bidah. Ka dan muslimat para hadirin di Masjid Al Hasanah terban Jogjakarta rahimani wa dan juga kaum muslimin dan muslimat para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Serta para pendengar radio majas FM Di kompleks Pondok Santren Jamilur Rahman dan sekitarnya Dan juga para pendengar radio Islamic Center Binbas Di kompleks Pondok Santren Islamic Center Binbas Bas Piyungan Rahimane wa rahimakumullah Serta Saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari Yang berada di jauh timur sana, yaitu para pendengar adu kita di Madiun Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk mengusahakan satu perkara yang lebih berharga daripada apa yang telah kita usahakan sejak pagi sampai sore hari tadi Dari perkara-perkara dunia Jadi apa yang akan kita kerjakan insyaallah ta'ala pada malam hari ini lebih baik Dibandingkan apa yang telah kita usahakan dari perkara dunia Sejak dari pagi tadi sampai sore hari tadi, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahuwataala dalam surat Yunus, Allah berfirman: "Qul bi fa'dlillahi wa bi rahmatihi fa bidalika fal yifrahu khairun mimma yajmaun". Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa dengan sebab karunia dari Allah, kata para ulama, karunia itu adalah al iman. Dengan sebab iman yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, bimfadl, wabirrahmatihii, dan dengan sebab rahmat yang telah Allah berikan kepada mereka, para ulama mengatakan Al Quran, rahmat mana? Al Quran, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالفرح. Dengan hal itu hendaklah mereka bergembira huwa khairum mimma yajma'un karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Jadi al-iman dan Quran adalah dua perkara yang sangat berharga di mana harganya jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dibandingkan dunia yang kita usahakan. Hanya saja kita saksikan banyak di antara manusia dan khususnya adalah sebagian kaum muslimin Masih saja belum memperhatikan pentingnya belajar Pentingnya ngaji mengaji ilmu agama Kenapa? Karena mereka belum menyadari betapa berharganya ilmu Seorang itu Kalau tidak tahu bahwa suatu barang itu berharga Dia akan membuangnya begitu saja menganggap tidak berharga disia disiasiakan ya sebagaimana kejadian di zaman batu belum lama ini <laughs> zaman batu kan, baru baru ini kita kembali ke zaman batu ada seorang yang suka mengumpulkan batu ake satu ember ya itu sebelum datangnya zaman batu masih zaman logam ya. Kemudian ketika datang zaman batu Dia belum tahu Belum mengah begitu Akhirnya batu akeknya seember dijual Dengan harga mungkin 50 atau 100 ribu saja Ternyata apa? Dia dengar berita kemudian Satu ember akik yang dia jual itu Laku sekitar 200an juta Kenapa dia lepas batu yang dia miliki begitu saja dengan harga yang murah. Karena gak tahu harganya. Orang kalau gak tahu harga sesuatu. Dia jual murah. Ya, dijual dengan dengan murah. Makanya. Orang yang tidak mengetahui harga ilmu. Dia akan sia-siakan begitu saja. Gak ada usaha untuk belajar. ya Gak ada usaha untuk belajar. Kalaupun belajar ya. Sak kenane ya, Sak kecekele ya, Hanya apa Menyisakan waktu-waktu sisa saja Bukan dijadikan sesuatu yang utama Maka Alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini Siapapun yang hadir di majelis ini Dan juga di para pemirsa Atau para pendengar radio Dimanapun anda berada Mudah-mudahan kita Ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia yang kita usahakan sejak tadi pagi. Allahumma, amin Kau muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani, wa rahimakumullah Kita masih bersama kitab Riyadus Salihin Taman orang-orang yang soleh Kemanapun perginya, karena itu taman, enak Ya apa saja yang kita bahas dalam kitab ini itu berkenaan langsung dengan kehidupan kita orang-orang yang ingin menjadi orang-orang soleh. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-282. Hadis ke-282. Di mana al-muallif al-Imam An-Nawawi al berkata Kata Imam An Nawi, R.A. "Wan Abi Hurairah R.A. Anhu Aidan." Dan dari Sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai beliau juga. Artinya hadis sebelumnya dari Abu Hurairah ini juga dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam" kata Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam bersabda La yahillu limraatin Tidak halal Bagi seorang wanita Seorang istri Antasuma Untuk melakukan puasa Wazawjuha syahidun Sementara suaminya hadir berada di rumahnya atau berada di kampungnya tidak beberkian ilabi <tuk> idnhi kecuali dengan izin suaminya ya hadis ini adalah hadis dalam bab hakizauj almarah hak seorang suami dari istrinya boleh dikatakan adalah kewajiban sang istri kepada suaminya atau hak suami dari istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: La wa illa bi "Tidak halal bagi seorang istri untuk melakukan puasa sementara suaminya ada di sampingnya, ada di sekitar rumahnya, tidak bepergian, ada di kampungnya, illa bi idnhi, kecuali dengan izin suaminya." wala ta'dzana fi baitihi illa bi'idnih dan tidak pula halal untuk mengizinkan siapa saja masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya ya ndak boleh dia seorang istri memasukkan menerima tamu Seenaknya sendiri memasukkan orang ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang betapa agungnya hak suami sampai-sampai diantara hak suami itu adalah bahwa seorang wanita tidak boleh seorang istri tidak boleh melakukan puasa kecuali dengan izin suaminya apabila suaminya ada di rumahnya ada di sampingnya yang jadi masalah adalah apa yang dimaksud dengan puasa ini apa yang dimaksud dengan puasa di sini Hadis ini adalah seakan-akan berbicara ya puasa wajib, ya puasa sunnah. Jadi seakan-akan itu adalah menggambarkan bahwasanya ini yang dimaksud adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Kita bahas satu persatu. Adapun puasa sunnah itu jelas. Ya, adapun puasa sunnah jelas. Tidak boleh Seorang wanita Seorang istri melakukan puasa Kecuali Dengan izin suaminya Apabila suaminya ada Di sampingnya Ya, Tidak boleh Dia ketika akan melakukan puasa sunnah Harus meminta izin Kepada Suaminya Kenapa? Karena hak suami Lebih Wajib dibandingkan Puasa yang dia kerjakan Karena puasanya adalah puasa Puasa sunnah Jadi eh, hak suami Itu jauh lebih besar Dibandingkan puasa Maka se seorang wanita Apabila ternyata kemudian dia berpuasa Sunnah Dan tidak izin suaminya Sementara suaminya ada di rumahnya Maka ketika diperintahkan asalnya sudah tidak halal ya haram berarti dan ketika diperintahkan oleh sang suami untuk membatalkan batalkan dan dia tidak berdosa sang wanita tidak berdosa dengan membatalkan puasanya karena memang pada asalnya orang yang berpuasa sunnah itu adalah amiru nafsihi alladhi yasumu an-nafilah atau al-mutanaffil amiru nafsihi au kamaqala sallallahu alaihi wasallam Orang yang melakukan puasa sunnah itu adalah orang yang mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau diundang makan ya. Ya, kalau diundang makan mau melanjutkan puasanya ya tinggal mengatakan saja ini shaim, so saya puasa. Tapi kalau mau membatalkan dengan niat idkhalus surur fi kalbi akhi Memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaranya Ya boleh-boleh saja dan tidak berdosa ya. Maka silahkan orang yang berpuasa Kalau diundang makan, datang Kemudian ketika datang Kalau dia mau melanjutkan puasanya ya Tinggal mengatakan maaf saya sedang puasa tapi ketika dia akan membatalkan, ya sudah batalkan saja, ya batalkan saja. Ya mudah-mudahan itu adalah termasuk memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Kita kembali kepada pembahasan kita. Maka seorang wanita tidak boleh seorang istri nggak boleh melakukan puasa sunnah sementara suaminya ada di situ, kecuali dia harus izin kepada suaminya terlebih dahulu. Ini puasa uh, sunnah. Bahkan ketika suaminya misalnya memaksa dia untuk membatalkannya misalnya dengan melakukan hubungan badan ya dipaksa untuk batal maka suaminya tidak dosa suaminya tidak dosa dan perempuannya juga tidak dosa karena batal puasanya ya makanya harus izin ya kembali lagi harus harus izin kepada sang sang suami naam ya kenapa hikmahnya atau apa hikmahnya Hikmahnya adalah karena suami terkadang membutuhkan sang istri. Ya namanya keinginan suami terkadang muncul secara apa? tiba-tiba. Lagi keluar nyapu pekarangan, lihat rumput tetangga misalnya. Ya kan? Timbul keinginan maka dia sunahnya adalah kembali masuk rumah menemui istrinya. Fa inna indaha ma indaha. Karena Istrinya punya memiliki Apa yang dimiliki oleh Wanita lain, ini kecantikan Ya, maka dia Menyelesaikan hajatnya dengan istrinya Yang seperti itu Jadi makanya tidak boleh sang istri itu Ya, kalau ada suaminya Ya, ada suaminya Kemudian kok Berpuasa sunnah Tanpa izin Rasul, uh, tanpa izin suaminya Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam ada di rumahnya Maka Aisyah Sampai beliau itu Menunda kodok Ramadan Sampai mepet Di bulan Syaban Beliau Aisyah Radhiallahu ta'ala RA, anha itu Mengkodok Ramadan di bulan Syaban Kata para rawi Li Makan limakanati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya. Nah ini puasa sunnah. Bagaimana puasa wajib? Kalau puasa wajib kayak Ramadan misalnya, maka tidak perlu izin. Akan tetapi kalau puasa wajib itu adalah kodok, ya, puasa wajib itu adalah kodok, maka dilihat. Kalau puasa wajibnya adalah puasa kodok. Dilihat. Kalau waktunya belum mepet. Misalnya seorang wanita memiliki hutang. Puasa Ramadan 10 hari. ya, Kemudian dia ingin membayar hutangnya di bulan Muharram. Bulan Muharram berarti kan. Syawal, Dhul Qadah, Dhul Hijjah, Muharram. Empat bulan setelah Ramadan. Di bulan Muharram dia ingin membayar hutangnya di bulan Muharram. Hutang puasa wajib. Maka kita katakan la tasumi illa an ta'dhani zaujaki. Jangan kamu itu berpuasa kecuali izin dulu kepada suamimu. Kenapa? Karena waktunya masih masih apa? Masih longgar. Ya. Itu kalau di bulan Muharram. Berapa hari tadi? 10. Tapi kalau puasanya dia itu sudah 10 hari kurang dari Syawal, eh, dari, dari Ramadan, misalnya bulan Sya'ban tinggal 10 atau 11 hari, maka sudah tidak perlu izin izin lagi. Demikian yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, ya. Jadi bagaimana kalau puasanya adalah kodok Ramadan atau kodok puasa wajib? Dilihat waktunya. Kalau waktunya masih longgar, Maka dia harus izin kepada suaminya. Ini yang dimaksud oleh Sheikh Muhammad bin Saleh Al Utsimin bahwasanya puasa wajib pun masuk dalam hadis-hadis ini, bukan puasa Ramadannya, tapi kodok-kodok Ramadan demikian. Kalau waktunya masih longgar, dia harus izin, ya. Karena terkadang mungkin apa suaminya membutuhkan dia. Set kok yang dipikir suaminya teruslah ini menunjukkan bahwasanya hak suami itu adalah apa? besar nanti hadis-hadis yang menunjukkan seperti itu ya ketika seorang suami misalnya memanggil istrinya maka dia harus menjawabnya walau kanat fitan nur meskipun istrinya sedang masak roti tan nur itu tempat pembakaran roti pemanggangan roti bulut begitu masukkan rotinya di selopok-selopok itu pakai alat boyok sendok neng sendok raksasa gitu ya Iya. Nah, walaupun dalam kondisi seperti itu resikonya apa? Rotine kosong. Ya, rotine kosong. Tapi kalau suami sudah membutuhkan ya sudah. Ya. Karena maslahat memenuhi panggilan suami jauh lebih besar daripada maslahat atau daripada mudarat yang timbul ketika meninggalkan dan nur. Demikian wallahu taala alam. Ustaz, apakah ini juga dikiaskan dalam hal uh, salat? Ini kalau seorang wanita sholat sunnah Pas ada suaminya ya, Kemudian apakah dia harus izin suaminya ataukah tidak Kata Syed Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Bisa saja demikian, bisa saja tidak ya, Bisa saja demikian, bisa saja tidak Bisa tidak, kenapa? Tidak bisa dikiaskan, kenapa? Karena sholat itu waktunya lebih pendek Ya solat waktunya lebih pendek dibandingkan puasa. Ini tidak bisa dikiaskan. Ada yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Salih zaymin kemungkinan juga bisa dikiaskan solat seperti puasa. Maka ketika akan solat izin kepada suaminya. Apalagi kalau suaminya memang sedang membutuhkan, misalnya solat malam sama-sama bangun malam, ya sama-sama belum solat malam. Tapi ternyata suaminya membutuhkan istrinya. Makanya sudah. Dia ketika akan sholat, saya tak sholat malam dulu. Ya, zaujil mahbub, wahai suamiku. Ya kan? Yang aku cintai. Ya. Maka sang suami mengatakan, jangan. Tidak usah sholat malam. Karena sesungguhnya aku sedang membutuhkan kamu saat ini juga. Ya, misalnya demikian. Ya. Maka yang seperti itu berarti sang istri tidak boleh melakukan sholat malam. Karena ini tidak boleh ditunda-tunda maka dari sini bisa diambil pelajaran bahwasanya para istri hendaklah mempersiapkan dirinya betul-betul untuk melayani suami berkhidmah kepada suami betul-betul dan mohon maaf sang istri itu harus kreatif kreatif dalam arti apa tipe suami itu macam-macam ada sing nandur duur mendem Jero, naundur dua itu keluar keluar. Pokoknya kalau sedang butuh ya bengok dan begitu menyampaikan berani. Tapi ada yang disembunyikan, ya cuma isarat, ya mungkin begitu isarat isarat wajah atau apa mungkin apa nama sifat, sifat sikap sikap apa namanya yang agak aneh aneh begitu misalnya. Maka sang suami istri harus tanggap seperti ini. Ada apa ini kok ada perubahan seperti ini? Ya tadinya makannya nggak semangat kok jadi nggak semangat. Ada apa ini? Dibikinkan minuman tadinya apa langsung diminum ini kok aneh kan begitu? Maka harus tanggap-tanggap sang istri. Kenapa? Karena sebagian suami itu mungkin malu untuk menyampaikan hajatnya, walaupun sebagian suami sudah malu-maluin kan begitu? Artinya. Itu hak dia, tidak tidak malu atau apa nak menyampaikan, menyampaikan. Ya mohon maaf ini para mahasiswa ya. <laughs> ya begitulah kajian Riyadhus Salihin. <laughs> Allahakbarnya. Apalagi masalah bab-bab ini, masya Allah. Tapi, ya, mudah-mudahan nanti untuk bekal pada anda semuanya. Jadi sang istri harus tanggap betul, tanggap. Kapan suaminya itu butuh, ya? Kapan suaminya menginginkan dia, itu harus tanggap. Suaminya sudah mandi, misalnya bersih, bolak-balik nyindir, bolak-balik itu bolak-balik nyindir. Lihat, bajuku sudah harum, ya? Badanku sudah harum, ya kan? Istrinya cewek, iya dengaren ya. cuma gitu aja, dengaren, tahu dengaren? Dengaren itu bahasa ahyanan kan bahasa Arabnya ya? tumben ya. Iya tumben. Cuma dikit-kitukan aja. Wah. Uh, semakin mendem jero itu ya, suaminya. Jadi hati-hati ini. Istri harus tanggap betul-betul tanggap kepada uh, suami. Akan tetapi perlu dicatat bahwasanya sang istri ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalalah Al-Utsaimin ala annahu la yajuzu liz-zawj an yuharrima zawjata zawjatahu al-khair. Ndak boleh sang suami itu menghalangi istrinya untuk melakukan kebaikan. Illa ya. idza kana hunaka hajatun bi an ghalabat alaihi Kecuali kalau memang ada kebutuhan yang betul-betul tidak bisa ditunda-tunda, wala minas sabr, enggak mungkin bersabar lagi sudah. wa ya. illa kalau tidak seperti itu kondisinya falihi an yakuna aunan laha ala ta'atillah kalau tidak terdesak kondisinya tidak mendesak maka wajib hukumnya bagi suami untuk membantu istrinya memberi kesempatan istrinya mendukung istrinya untuk taat kepada Allah wajib wa ala fi'lil khair dan juga untuk melakukan kebaikan Kebaikan. Li an Nahuya makjuran bidalika. Karena suami yang memberi kesempatan istri untuk berlaku baik itu dapat pahala loh. Ngewangi ngemong anak eh. Pi pak tak pakai. Nyong Arab solat disit. Ya begitu ya. Bapak saya mau solat terlebih dahulu. Tolong si fulan digendong. Sifulan dimong. Oh iya. Oh ya ini dapat pahala sudah bapaknya. Karena dia mendukung istrinya untuk melakukan salat. Kama annaha majuraton aidon alkhair. Sebagaimana sebaliknya sang istri pun ketika melayani suaminya juga mendapatkan pahala subhanallah. Jadi nikmat sekali ya kalau suami istri itu yang dipikir sang suami bantu istri dapat pahala sang istri Melayani suami dapat pahala. Bukan yang dipikir capek ngopeni bojo sici penjalukannya pirang-pirang. Capek ngurusi suami satu yang diminta apa? Macem-macem. Itu kadang perkataan seperti itu muncul karena tidak dilandasi apa? Iman. Kalau dilandasi iman semuanya enak. Ya, sang suami minta dibikinkan kopi, semuanya dibikinkan teh, bikinkan, kemudian apa lagi dibikinkan. Apa minuman saja dibikinkan. Kalau yang tidak dilandasi iman, cek, permintaannya benti, wedange no, macam-macam, macam. Tiap hari minumannya macam-macam, ya, Ini karena tidak dilandasi iman. Demikian juga suaminya. Kamu tanggung jawabnya ngomong anak, salat ya di samping. Apa-apa dia di samping. Giliran pengajian khusus ibu-ibu, ustadznya marah kalau ada suara anak kecil misalnya, ya, maka gimana? Ya kamu itu ibu tanggung jawab mong dewi, silakan di mong sendiri mong itu apa? Di, di asuh sendiri bawa sana, ya. sementara bapaknya sibuk mancing. Ya. Masyaallah, ya gantianlah istrinya biar belajar, anaknya dibawa. Ini masing-masing dapat pahala yang seperti ini. Dan ingat, jangan dianggap bahwa memberi kesempatan istri untuk beribadah itu adalah perkara yang sepele. Terkadang timbul berbagai permasalahan antara suami dan istri. Sering apa? Cekcok. Itu salah satu sebabnya adalah kurangnya kedekatan masing-masing pihak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibratu bi-taufiq. Ya, ukurannya adalah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah salah satu resepnya disampaikan oleh Bilal bin Sa'ad, salah seorang ulama terdahulu kita. Beliau mengatakan, من أسلح ما بينه وبين الله أسلح الله ما بينه وبين العباد Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan para hamba Allah Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan para hamba Allah Makanya ketika ada seorang atau ada sebuah rumah tangga Bermasalah, coba dicek. Barangkali salah satu dari pasangan suami istri itu jauh dari Allah. Maka ketika seperti itu, dekatkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan keduanya. Kalau anda ingin istri anda semakin nurut pada anda, semakin baik akhlaknya, beri kesempatan istri anda untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah bukan kok malah ditimpa dengan pekerjaan rumah tangga. Ya sing ngepel, ya sing ngumbah, iya sing nyuci, ngumbah ya nyuci. Ya sing nyuci ya nyetrika, ya masak. Ya, momong anak, momong bojo. Masyaallah, ya kan? Semua beban ditimpakan tapi tidak diberi kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, otomatis semakin renggang. Tapi coba, ada halaqah tauhidnya ikut sana. Ya kalau perlu bayari misalnya nih bayar untuk bayar bulanannya misalnya begitu itu ada bahasa Arab ikutkan sana itu ada pelajaran fikih ikutkan sana selama memang tidak mengganggu apa pekerjaan rumah tangga dijanjikan boleh belajar tapi nanti kalau bisa pekerjaan rumah tangga selesai terlebih dahulu demikian wow itu sudah masya Allah beri kesempatan istri anda maka hubungan anda, untuk mendekatkan diri pada Allah Beri kesempatan istri Anda untuk mendekatkan diri pada Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubungannya dengan Anda. Akhlaknya akan semakin baik. Di mata Anda akan semakin sedap dipandang insya Allah. Demikian. Wallahu taala alam misal. Kemudian yang kedua dari hadis ini, potongan yang kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wala ta'zan bi baytihi. Dan tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumahnya. Kecuali dengan izin suaminya. Dan ini sudah pernah kita bahas. Ya, tidak boleh. Meskipun itu kakaknya, sang istri, adiknya, sang istri, ibunya, sang istri. Karena kata Syekh Muhammad bin Salah al-Uzaymin. Terkadang sebagian mertua. Ya ini ibu istri. Itu tufsidu baina zaujah wa zaujiha. Merusak hubungan antara istri, yaitu anak dia dengan suaminya. Pokoknya ini, ibu mertua ini, ibunya istri. Kalau ketemu dengan si istri, itu menjelek jelekan suami. Bojomu ternyata begini, bojomu ternyata begitu, suamimu ternyata begini, begini, begini, begini, terus. Dia tidak, kayak tidak merasa bahagia melihat kebahagiaan sang anak. Maka tipe ibu yang semacam ini, sang suami boleh melarangnya untuk masuk ke dalam rumah dia. Kenapa nanti akan merusak hubungan suami-istri. Suami ya nah makanya kata Syekh Muhammad bin Saleh al Thaimin ketika menerangkan tidak boleh seorang istri memasukkan siapapun saja ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya kata Syekh Muhammad bin Saleh al Thaimin izin itu ada dua macam yang pertama adalah izin secara urfi secara adat kebiasaan yang namanya izin secara adat kebiasaan ya menurut kebiasaan yang namanya rumah tangga biasa menerima tamu. Entah itu tetangganya, entah itu orang yang punya kebutuhan dengan dia, atau mungkin teman lamanya datang ke situ. Maka yang seperti ini secara urfi sudah biasa. Tidak ada tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kecuali yang dilarang oleh suami. Misalnya Walaupun tetangga, tapi dikatakan oleh suami, pokoknya tetangga kita si fulan. Itu fulan itu. Jangan boleh tidak saya izinkan untuk kau temui. Tidak boleh masuk ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena ada motorotnya kalau dia masuk ke dalam rumah kita. Ya, entah ngajak ribah. Ya, ngajak ribah, ngajak ngerasani. Menggunjing orang. Atau namimah sukanya menukil-nukil berita. Ya. Eh kata si Fulan demikian-demikian. Kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Oh begini kalau menurut pendapat. Ya akhirnya perkataannya dinukil ke sana. Jadi keributan. Ini seperti ini sang suami berhak untuk melarang. Meskipun secara urfi, secara adat kebiasaan itu boleh-boleh saja orang bertamu. Tapi ketika sang suami melarang tidak boleh masuk. Yang kedua adalah izin secara lafzi. Ya, secara lafad secara lafadz itu adalah misalnya seorang suami mengatakan adhili manshi'ti wallaharaji alaihi sudah silahkan e, masukkan ke dalam rumah kita terima saja siapa saja tamu tidak tidak ada masalah ya ilah manro'aiti minhu ma'torrah fala'tutkhili kecuali kalau kamu melihat ada tamu yang membahayakan kita tolong jangan dimasukkan Ya tolong jangan dimasukkan. Jadi dengan izin betul. Nah ini yang kadang e, kalau dalam rumah tangga itu kebanyakannya ya izin secara apa urfi, ya secara adat istiadat. Adapun larangannya biasanya diungkapkan dengan lafadz demikian. Ya, siapapun dia adanya kalau memang sang suami melarang untuk masuk karena itu rumah adalah rumah dia, kekuasaan adalah kekuasaan dia, yang berhak mengatur itu adalah suaminya, maka sang istri wajib untuk taat. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis ke-283. Hadis ke-283 hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim berasal dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda kullukum ra'in setiap dari kalian ra'in pemimpin Penanggung jawab, orang yang dikenai tanggung jawab, orang yang mendapatkan amanah, orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian pasti akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. Masya Allah ini. Ini hadis yang sangat menakutkan, hadis yang membuat kita ini harus berpikir bagaimana melaksanakan tugas kita. Warajul wal amiru ra'in, pemimpin ra'in. Kemudian Rasulullah saw memberi gambaran bahwasanya tingkat kepemimpinan itu berbeda-beda. Ada yang tingkat kepemimpinannya luas, ra al amir. Ya, Al-Amir itu kayak gubernur, ya, kemudian juga presiden. Ya. Al-Amiru Ra'in. Pemimpin adalah Ra'in. Warrajulu Ra'in. Dan seorang pria, laki-laki, seorang suami, juga pemimpin, penanggung jawab, ala ahli baitihi, tentang apa yang ber, berjalan di rumah tangganya. Kalau seorang suami, dia memiliki satu istri, empat anak maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang berlaku yang dilakukan oleh istrinya dan dilakukan empat anaknya kalau ibunya ada di situ berarti dia bertanggung jawab juga terhadap apa yang dilakukan oleh ibunya dan juga bapaknya kalau istrinya dua berarti dia bertanggung jawab kepada dua istrinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing istri lima anaknya berarti sudah berapa itu Dua plus sepuluh Dua belas Kalau istrinya tiga Masing-masing anak, anaknya lima Lima belas tambah tiga Kalau istrinya empat Masing-masing Masya Allah Berarti dua puluh empat sudah itu ya Maka semakin luas Kepemimpinan seorang Semakin besar tanggung jawabnya Yang seperti saya pernah gambaran Itu rumah tangga Bagaimana halnya dengan RT? Ya, Kita kadang menganggap bahwasannya RT itu gampang. Tanda tangan, ada pengumuman kerja bakti, kerja bakti, selesai. Kemudian ada posyandu, posyandu, selesai. Ronda, ronda. Ya. Tapi kemungkaran yang terjadi di sekitar wilayah RT dia itu tanggung jawab dia. Oh, berat sekali ya? Iya itu, begitu itu aduh tak ada di RT ya kalau nggak ada yang jadi RT gimana lagi harus ada tapi orang itu harus siap ya bertanggung jawab bagaimana kalau RW bagaimana kalau dukuh bagaimana kalau anda itu seorang kepala desa bayangkan itu dan RT di Jawa beda dengan RT di Kalimantan nih mon ya RT di Jawa sedikit RT Kalimantan berapa ratus rumah itu Ya, Subhanallah. Ya, belum nanti kalau anda itu seorang bupati, belum kalau anda itu adalah seorang wali kota, gubernur, belum kalau anda seorang presiden. Berarti semakin tinggi derajat kedudukan seorang itu, jangan hanya dipikir tingginya kedudukan, tapi pikirkan besarnya amanah. Makanya Umar bin Khattab pernah saya nukilkan. Kalau seandainya ada ontah tergelincir di jalan Baghdad, Filbasra, Maka niscaya aku akan ditanya, Ya Umar, kenapa engkau tidak ratakan jalan di sana sehingga ontah itu tergelincir mencelakakan orang? Itu pemimpin yang sadar pemimpin yang sadar tentang besarnya tanggung jawab dia. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin dan juga yang lainnya enggak jarang tidur. Apa yang dilakukan keliling jalan. Ya. Dan diselesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan syar'i. Bukan dengan sembarangan. Makanya silahkan semua dari kita adalah pemimpin. Ustaz saya belum punya istri, Ustaz. Anda adalah pemimpin Bagi tubuh anda Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Hadis ini adalah hadis yang sangat agung InsyaAllah nanti pada pertemuan Yang akan datang apabila tidak ada Halangan Sekarang tanggal berapa? Cuma dilulanya tanggal 11 20 ya 20 atau 21 Jumadil Ula. Nah, saya insyaallah kalau pekan depan saya uh, tidak bisa nanti insyaallah akan dicarikan penggantinya oleh uh, Ustaz Hanif insyaallah taala akan mencarikan penggantinya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Uh, Sallallahu alannabiina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.